dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Kenapa berubah? Kaget aku. Cek cek cek cek. Ayo 41. 1 2 3. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri daun dan di depannya orang yang membawa perisainya. 42. Ketika orang filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia dihinanya Daud itu karena ia masih muda ke merahan dan elok parasnya orang fili eh, 43 123 orang filistin itu berkata kepada Daud Anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat lalu demi para Allahnya orang filistin itu mengutuki Daud 44. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi, ayo, sama-sama. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Sama-sama, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah Amin. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini seringkali saudara sudah mengetahui kisah tentang Daud dan Goliat. Bagaimana Daud dapatkan kemenangan. Saya percaya firman ini ditulis sebab ada satu maksud, sebab ada satu tujuan. Dan Tuhan mau supaya saudara dan saya boleh belajar pada sore hari ini Bagaimana Daud itu bisa berkemenangan. Sebab sebagaimana Daud bisa berkemenangan, Tuhan mau sore hari ini dalam menghadapi kehidupan, tantangan, saudara juga boleh dapatkan kemenangan. Setuju katakan amin. Berapa banyak saudara yang ingin dibuat Tuhan berkemenangan, amin. Tuhan kau melihat tangan-tangan umatmu yang diangkat. Sebagaimana Daud pernah engkau buat berkemenangan. Tuhan. Sore hari ini umatmu mengangkat tangan Tuhan. Kami percaya Allah yang disembah Daud sama dengan Allah yang kami sembah. Engkau Allah yang tidak berubah dan sanggup memberikan kemenangan juga kepada kami. Terima kasih Tuhan tuntun kami dengan langkah-langkah apa yang harus kami kerjakan. Dan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin amin Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan sore hari ini. Kita akan belajar langkah-langkah apa yang dikerjakan oleh Daud. Untuk merebut kemenangan, pasti Daud itu tidak bergulir begitu saja. Lalu Bim Salabi menang, ada Kadabra menang, enggak. Pasti ada satu langkah, ada satu proses yang dikerjakan oleh Daud. Nah sore hari ini kita akan um, belajar Dan kita akan selidiki langkah-langkah apa yang dikerjakan oleh Daud. Yang pertama tadi kita sudah baca dalam ayat 39. Firman Tuhan berkata, lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud, Kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini. Sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Kemudian ia menanggalkannya. Kemudian ia menanggalkannya. Nah saudara, untuk berkemenangan, Daud harus menanggalkan baju perang Saul. Pada waktu itu Saul hendak mengenakan baju perangnya kepada Daud. Tapi bagaimana dia bisa berkemenangan? Jalan aja susah. Firman Tuhan berkata, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini. Kemudian Daud menanggalkannya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk engkau bisa berkemenangan harus ada yang ditanggalkan. Dari mimbar ini setiap minggu pasti saudara sudah dengar bagaimana engkau berkelimpahan, bagaimana engkau sukses, bagaimana engkau punya masa depan yang baik. Ada janji-janji yang Tuhan berikan dari mimbar ini. Tapi mengapa? Toh, sampai hari ini nasibmu belum berubah mungkin. Masih dalam bergumulan, masih ada yang dikejar-kejar polisi, masih ada per Gumulan tantangan, aduh hidup kayaknya kok susah. Saudara yang dikasih sama Tuhan, untuk engkau boleh berkemenangan, harus ada yang ditanggalkan. Habit, kebiasaan yang seharusnya ditanggalkan. Saudara, kebiasaan apa yang harus tanggalkan Mau hidup sehat, tapi makan, makan, makan, makan, makan, gak akan bisa sehat babi, bebek, baikut, burung darah. Apalagi di Amerika sini kan makanannya enak-enak. Wah. Wah, habis ini makan ya. Haleluya. Saya naik 3 kilo, Saudara. Ditraktir sama. Uh. Jadi di tempat ini saya diberi makan sebanyak-banyaknya. Makan, makan, makan. Bebek, babi, baikut, apalagi. Wah, enak-enak, Saudara. Mau apa, berkelimpahan dalam keuangan, tapi boros, shopping, shopping, shopping, shopping. Ada seorang apa gadis, berapa waktu yang lalu telepon kepada saya, Bu Hana tolong doakan, saya dikejar-kejar debt collector, saya hidupnya gak nyaman, saya gak tenang. Lalu saya tanya, kenapa bisa seperti itu? Iya bu, saya ini sudah kerja, dapat gajian, bagus. Ya kalau di Indonesia dapat gajian 3 juta itu kan udah besar, baru lulus. Tapi enggak damai sejahtera hidupnya. Karena apa? Dikejar-kejar, ditagih. Dia punya tiga kartu kredit. ya Shopping, shopping, kesek terus. Dan akhirnya kartu kredit yang pertama jedok. Kalau di Indonesia kan 50 juta, enggak berhenti saudara, gesek lagi kartu kredit yang kedua. Gesek, gesek, gesek, gesek, terus akhirnya yang kedua kartu kreditnya pun jedok. Enggak berhenti, pakai lagi kartu kreditnya yang ketiga pun jedok. Jadi utangnya kurang lebih 150, tapi karena enggak dibayar bunga dan bunga-bunga mencapai 280. Wah wow. ngalami persoalan dalam pekerjaan dia keluar gak bisa bayar nah mulai dikejar-kejar Bu Hana tolong doakan iya apa yang harus saya kerjakan Oke okay. kamu masih punya kartu kredit gak? masih Bu kamu keluarkan guntinglah kartu kreditmu ibu-ibu kalau gak bisa menguasai kartu kredit gorenglah dengan tempe ya saudara yang dikasih dalam Tuhan Dari mimbar ini disampaikan janji Tuhan. Bagaimana engkau berkemenangan dalam keuangan, dalam kesehatan. Tapi ada habit, ada kebiasaan yang seharusnya engkau tanggalkan. Tapi belum mau ditanggalkan. Galatia 5 S19. Firman Tuhan berkata. Galatia 5 S19. Sudah? Satu, dua, tiga. Galatia 5, S19, result. Heng kali ya. Ya gini dah saya bacakan, perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pestapora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kerajaan Allah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sore hari ini, bagaimana engkau bisa berkemenangan? Mari tanggalkan apa yang seharusnya engkau harus tanggalkan. Saya mencatat kebiasaan-kebiasaan orang yang gagal, orang yang gagal itu malas. Orang yang gagal itu tidak disiplin. Orang yang gagal itu enggak suka belajar. Orang yang gagal itu bergaul dengan orang-orang gagal lainnya. Bahkan orang yang gagal itu bisa memulai tapi gak bisa menyelesaikan, itu orang yang gagal. Namun orang yang sukses beda, orang yang sukses itu punya ciri khas juga lima, disiplin. Dalam hal perkataan, dalam hal waktu, disiplin. Bahkan orang yang sukses itu rajin, orang yang sukses itu tekun, gak mudah menyerah. Saudara kayaknya di tempat ini butuh ketekunan. Karena saudara ciri-ciri khas orang yang sukses. Amin Tepat tangan buat Allah kita. Haleluya. Tekun. Gak gampang menyerah. Ulat. Itu orang yang sukses. Bahkan orang yang sukses itu suka belajar... ...dari pengalaman-pengalaman sukses orang lainnya. Orang yang sukses itu kerja keras. Ya saudara kalau di Indonesia... Biar kerja kayak apa aja. Ya mungkin hasilnya sebegitu. Tapi kalau di Amerika ini beda. Kalau saudara bisa kerja, bisa Wah kerja keras. Maka dolar gitu loh ya. Dolar yang saudara dapatkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sore hari ini adakah sesuatu yang harus yang kau tanggalkan? Mari tanggalkan karena itu adalah kunci engkau dapatkan sukses dan keberhasilan. Setuju katakan amin. Yang kedua, kembali dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-40. 1 Samuel 17 ayat 40, firman Tuhan lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya dipilihnya dari dasar sungai lima batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang di bawahnya ...yakni tempat batu-batu sedang umbanya dipegangnya di tangannya... ...demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Amin. Saudara yang kedua, apa yang dikerjakan oleh Daud... ...Daud membawa perlengkapan. Ada batu yang ditaruh dalam kantongnya... ...saat dia melawan musuh, dia membawa perlengkapan. Sama-sama katakan perlengkapan, satu, dua, tiga... Sekali lagi, satu, dua, tiga, perlengkapan. Untuk menghadapi musuh, Daud membawa perlengkapan. Dan sudah harus tahu, engkau pun punya musuh. Bukan mertua, bukan menantu, ipar, tetangga, enggak. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 10, Iblis itu datang hanya untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Kesehatanmu, usaha pekerjaanmu, masa depanmu. Itulah musuhmu, iblis yang hendak menghancurkan saudara. Oleh sebab itu gereja Tuhan di tempat ini engkau harus punya perlengkapan. Perlengkapan apa yang sudah harus miliki? Nama Yesus. Nama Yesus itu adalah nama yang berkuasa. Satu. ...cover satu perlindungan untuk engkau menghadapi setiap serangan-serangan iblis. efesus 6 ayat 11 berkata, Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah... ...supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis... ...karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging... Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan melawan roh-roh jahat di dunia itu. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk engkau boleh berkemenangan, sukses, Dan bahagia. Engkau harus punya nama Yesus. Saudara, ada di negeri orang. Engkau butuh penyertaan Tuhan. Dan nama Yesus itu cukup untuk memberkati saudara. Nama Yesus cukup untuk melindungi saudara. Nama Yesus cukup untuk memberkati saudara. Jangan coba-coba cari perlengkapan yang lain. Kalau di Indonesia saudara, di televisi ingin dapatkan jodoh. Ingin tahu masa depan. Ingin tahu kesehatanmu. Ketik ketik rek mama. siapa? Ah, pura-pura enggak -pura tahu lagi. Mama Loren gitu, Saudara ya. Berapa banyak orang Kristen? Mama Loren Berapa banyak orang Kristen, anak Tuhan sudah percaya Yesus, sudah beribadah, namun saat menantikan janji Tuhan, belum dapatkan pertolongan, coba-coba ketik, rek, mama spasi, mama, yaitu tadi. Saya mau kasih tahu, hidup yang seperti itu enggak akan menjadi lebih baik. Buruk, buruk, buruk, buruk turun, turun, turun, turun. Sudahnya di tempat ini, jangan cari perlengkapan yang lain. Nama Yesus Cukup untuk memberkati saudara, Amin tepuk tangan buat Allah kita, haleluya, haleluya. Nama Yesus cukup untuk memberkati, dia satu pribadi yang mau dan mampu tolong saudara. Dan dia satu pribadi yang sanggup menolong hidup saudara. Yesus pernah ada di Israel, 2000 tahun yang lalu orang yang bertemu dengan Yesus hidupnya berubah. Orang buta ngelihat, orang lumpuh jalan, orang yang dirasuk setan lepas. Bahkan orang yang mati seperti Lazarus sudah dikubur, bau busuk keluar belatungnya mungkin ya. Tapi saat ketemu Yesus dibangkitkan, mujizat. Hari-hari ini nama Yesus memelihara bangsa Israel. Nanti tanggal 25 September saya ke Israel bersama rombongan. Kita pergi ke sana berdoa. Dan pendapatan yang paling besar untuk negara Israel yaitu turis. Devisa yang terbesar adalah datangnya turis. Ada dari Belanda, dari Amerika, dari mana-mana datang. Bangsa ini dipelihara karena nama Yesus. Sebenarnya harus tahu ke depan, future. Masuk dalam kerajaan surga. Bukan hanya dengan nama lain. Cuman hanya dengan nama Yesus. Saudara masuk surga bukan mudah-mudahan insya Allah. Enggak. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara ada kepastian. Saat engkau percaya Yesus surga menjadi bagian hidup saudara. Amin Tepat tangan buat Allah kita haleluya. Di bawah kolong langit ini tidak ada orang boleh diselamatkan kecualianya di dalam nama Yesus. Nama Yesus, menara yang nama Yesus, kota benteng yang nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Saya sangat bangga kepada nama Yesus. Sudah yang dikasih dalam Tuhan, saya punya tiga anak. Anak yang pertama sudah menikah, dan saya sudah punya cucu. Cucu saya sudah umur satu tahun, lahir 17 Agustus tahun lalu. Jadi hari kemerdekaan nanti setahun, cewek. Ya gini-gini udah oma, Nelly, nenek lincah. Orang katakan udah punya cucu, Hah masa kok muda? Iya, kan dalam Tuhan mudah terus gitu ya. Uhuh. Yang kedua Sandra, yang tadi pagi disaksikan jadi Miss Indonesia. Yang ketiga Gary. Nah saya mau kesaksian tentang Miss Indonesia. Kalau dia enggak jadi Miss Indonesia seharusnya dia datang ke tempat ini. Saya mau ajak dia karena dia belum uh, udah ke Amerika waktu umur 13, kan ya lupa sekarang sudah umur 22. Saudara berangkat dia lulus sekolah arsitek di Australia, pulang ke Indonesia, ngapain lulus? Masih jomblo lagi? Uh. Nyari mantu di Amerika ya, boleh daftar? Enggak. Lalu cari mau cari kerja. Mah, aku udah lulus ngapain ya, Mah? Aku mau cari duit ya, Mah. Ya udah cari kerja. Sekol Kamu kan sekolah arsitek, kerja di arsitek aja. Enggak, aku bosen. Arsitek itu capek. Aku mau coba-coba ya, Mah. Jadi pembawa berita. Reporter televisi yang membawa berita itu, Saudara. Ya udah coba aja. Mulai dia daftar di Metro Di Trans TV di SCTV, RCTI, gak keterima. Waduh. Lalu dia katakan, mah kok susah ya cari kerjaan. Iya memang cari kerja susah, kalau minta duit sama mama gampang. Lalu, iya ya, akhirnya dia doa-doa-doa, diterima di stasiun Surabaya, SBO. Surabaya televisi lokal gitu Saudara. Lalu dia membawa menjadi satu kayak presenter gitu ya for women news gitu. Lalu dia magang juga di RCTI tapi yang Surabaya. Berangkat jam 6 pagi, pulang jam 6 sore. Ternyata untuk jadi reporter duduk di televisi enggak cuman cantik. Duduk nongkrong enggak dia sebelum duduk harus ke tempat-tempat dimana ada peristiwa lalu ditanya nunggu orang wawancara 10 menit nunggunya 4 jam terus ke sana lagi bahkan kalau di Surabaya ada demo dia lari ke sana cari berita lalu apa ya apa ya dicatat lalu ya seperti itu setelah dua minggu dia katakan mah capek ya mah aku Capek ya jadi reporter, kerja apa ya, kawin juga belum dapat jodohnya. Bener serius, bener dia ngomong gitu saudara, kawin ya kawin sama siapa gitu saudara. Terus saya ngomong, ah kamu itu kok kayak orang gimana gitu. Wih pokoknya percaya sama Tuhan, ayo sekarang kamu gak ada kegiatan ikut pelayanan sama mama. Mama khotbah kamu yang nyanyi. Ya lumayan dia biasa bisa nyanyi Saudara dulu suka singer dia di Australia jadi WL juga. Oke, mama yang kotbah kamu nyanyi. Sebelum mama kotbah dia nyanyi gitu Saudaraku. Terus bapaknya kotbah dia nyanyi karena nganggur. Pengacara, pengangguran banyak acara. Terus lalu ke Malang, berangkat ke Malang, nyanyi. Lalu ke Makassar nyanyi ke Surabaya nyanyi. Jadi kerjanya cuman hari Minggu nyanyi sing apa? special song gitu, Saudara. Nah, terus pas selesai waktu di RCTI ada lembaran ini apa? Apply Miss Indonesia. Jadi Miss Indonesia. Lalu dia tak-takan, "Mah, aku boleh nggak ikut?" "Ya, ikut ajalah. Sepanjang kegiatanmu itu positif, ikut aja." Lalu akhirnya dia apply Mulai dari seluruh Jawa Timur ada 200 gadis cantik-cantik. Dia masuk 40 lolos. Lalu disaring lagi 11 lolos. Disaring lagi satu. Waduh, saya enggak ngomong Pak Yusak. Diam-diam. Setelah lolos satu, "Ma, aku jadi Miss Jawa Timur." ini boleh enggak aku, nanti kalau pakai swimsuit bagaimana, kan aku anak pendeta. Lalu saya cek, cek, cek, lalu saya tanya-tanya sama Kong Hi juga, damai sejahtera enggak ini, tapi ternyata kegiatannya positif sekali, pergi ke apa bakti sosial, operasi bibir sumbing 100 anak, jadi saya lihat kegiatannya kok positif, ya udah yaudah dah, ikut, lalu Setelah masuk dari Jawa Timur, mah aku mesti berangkat ke Jakarta. Um, masuk dalam karantina selama dua minggu. Gimana ini boleh enggak? Boleh enggak, boleh enggak, boleh enggak. Lalu saya akhirnya tanya sama Pak Yusak, Pak anakmu mau jadi mismisan missan boleh enggak? Apa itu mismisan? Ya mis-mis gitu loh, mah, pah gitu terus. Lalu ayah saya Pak Alek wah mulai dia gini. Itu anakmu ngapain ikut mis-misan gitu? Itu nanti kalau masuk. Rrr. Lalu saya diam aja. Saya tanya, "Papi bagaimana? Setuju enggak? Kalau Papi enggak setuju ya aku ngelarang anak ini." Ya tapi terserah. Papi terserah. Gitu-gitu akhirnya Saya timbang, saya timbang, akhirnya kok ya gak apa-apa, kegiatannya positif. lah saudara pada saat pertama kesaksian dari Sandra, waktu apply Miss Indonesia itu terlambat daftarnya. Um, Ngekliknya itu pakai internet, jadi klik. Tapi sebelum klik daftar itu dia doa gini, dalam nama Yesus aku mau jadi Miss Indonesia. Yo, dalam nama Yesus. Halo masuk. Ya itu tadi yang Jawa Timur. Dan sampai akhirnya. Berapa? 33? Boleh? Itunya ditayangkan fotonya. Supaya saudara tahu gitu loh anak saya. Nah ini. Inilah Sandra Angelia. Kabur ya saudara ya. Ya inilah. Ini waktu Jawa Timur. Terus ada lagi enggak? Hii. Ya ini. Udah cukup jangan banyak-banyak. Ya ini hai oke saudara 33 lolos 10 lolos5 lolos Hai lolos Hai lolos. ditanya kalau kamu mau jadi pemimpin di negara Indonesia apa yang harus kamu kerjakan dua temennya saudara yang ketiga itu anaknya Pak kontra Suit juga pendeta Yang dari Maluku juga anak Tuhan. Wow. Jadi tiga yang terakhir itu semua anak Tuhan saudara. Dan waktu mereka ditanya Pak Anaknya Kontra Supit itu orang yang kedua ditanya, kalau kamu pemimpin di negara ini apa yang harus kamu kerjakan? Saya akan memenai pendidikan. Kan ditutup pakai itu, apa handphone gitu saudara ya, handphone. Lalu yang kedua waktu Indah jawab, Runner-up yang pertama juga dia jawab pendidikan. Lalu giliran anak saya terakhir. Kalau kamu jadi pemimpin di negara Indonesia dalam keadaan seperti ini apa yang harus kamu kerjakan? Saya akan membenai hukum. Gara-gara kalimat hukum saudara, anak saya jadi Miss Indonesia. Nah, saudara ini ada tiga gadis tapi kok bisa-bisanya anak saya yang menang karena mamanya doa puasa. Punya perlengkapan nama Yesus. Saya percaya mereka juga punya perlengkapan. Mungkin Tuhan juga bingung mana yang dimenangkan semua anak Tuhan. Tapi karena gara-gara sayanya suka puasa, doa, ya anugerah yang Tuhan berikan kepada saya gitu loh. Saudara yang dikasihi Tuhan hari-hari ini dia begitu sibuk, pergi ke sana, ke sini, ke sana, ke sini kesaksian. ...bahwa nama Yesus itu berkuasa. dan Dia mengucapkan statement-statement yang apa ya positif. Nanti bulan September dia berangkat ke Ukraine... ...ikut kompetisi dalam Miss World. Pertandingannya 4 Oktober. Saya doa jangan menangkan Tuhan. Kalau jadi Miss World nanti enggak pulang. Satu tahun harus di London. Jadi paling enggak lima besar. Lima besar aja Tuhan... Sudah cukup? Butuh dukungannya ya. Supaya Indonesia itu enggak di... di kata katain apa gitu loh saudara ya. Paling enggak kan uh, anak Tuhan ini bisa bangkit untuk memberitakan nama Yesus. Dan nama Tuhan lebih lagi ditinggikan. Itu aja tujuannya. Tepuk tangan sekali lagi buat tanah kita. Haleluya. Amen. Saudara rahasia kenapa dia jadi Miss Indonesia. Cuman gara-gara satu. Saat dalam setiap langkah dia punya perlengkapan. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Sehingga hidupnya mulai saat ini diangkat oleh Tuhan. Siapa saya? Siapa Pak Yusak? Siapa Sandra? Nothing. Bukan apa-apa. Tapi kalau hari ini diangkat oleh Tuhan itu karena nama Yesus. Sore hari ini siapa saudara? Tapi kalau saudara andalkan Tuhan Yesus, saudara percaya Tuhan Yesus, punya perlengkapan Yesus, hidupmu, nasibmu akan diubahkan. Tepuk tangan meriah buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Yang ketiga. Ketiga dalam Bali dalam 1 Samuel 17 ayat 45, bagaimana Daud berkemenangan? Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi engkau mendatangi Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam Allah segala barisan Israel yang ketantang itu. Amin. Saudara, yang ketiga, apa yang dikerjakan oleh Daud? Untuk menang, saudara harus punya keberanian. Sama-sama katakan keberanian. Satu, dua, tiga. Keberanian. Daud berani bukan karena PD percaya diri, tapi karena nama Tuhan semesta alam. Ada backing, ada backup. Sehingga Daud Punya keberanian. Daud bukan tanggalkan apa yang seharusnya dia tanggalkan. Daud bukan hanya perlengkap punya perlengkapan. Tapi Daud punya keberanian. Untuk engkau bisa menang harus punya keberanian. Sering karena persoalan saudara, kita menjadi takut, putus asa, tawar hati, khawatir, lemah. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang tragis yang terjadi di Indonesia. Seorang bapak enggak punya keberanian menghadapi kenyataan hidup. Dia racun istrinya, dia racun empat orang anaknya. Ada seorang ibu enggak punya keberanian menghadapi kenyataan hidup. Dia kasih racun dua anaknya. Umur tujuh tahun dengan umur 5 ta uh, tujuh tahun sama lima tahun. Banyak hari-hari ini orang gak punya keberanian untuk menghadapi kenyataan hidup. Sepasang suami istri salah invest di Makassar saudara, uangnya hilang 3 miliar. Wah banyak loh saudara 3 miliar, kalau dibelikan kerupuk dapat berapa itu? Sepabriknya saudara ya. Gak berani menghadapi kenyataan hidup, tiap malam pergi ke klub. Leng, geleng, geleng, geleng, geleng, ngu, anggu, anggu, anggu, anggu, leng, geleng, geleng, geleng. gedek saudara. Dua-dua konsumsi narkoba, suami istri. Tapi untung ketemu Pak Yusak dikonselingi konselingi, langsung didoakan ayo bangkit lagi, berjuang lagi. Akhirnya puji Tuhan, sekarang dia bangkit dan punya usaha yang baru dan hari ini dia boleh diberkati. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk menghadapi kenyataan hidup, engkau harus punya keberanian. Jangan takut. Karena firman Tuhan berkata dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kekalahan menangan. Saudara firman Tuhan ini jaminan buat setiap saudara untuk gereja Tuhan malam hari ini, tidak perlu takut. di Dalam Alkitab, saudara, ada 365 kali kata jangan takut. Dan setiap hari biarlah saudara berkata hei jiwaku, hei Hana, hei siapa nama saudara? Katakan Hari ini aku enggak boleh takut, aku harus berani menghadapi kenyataan hidup yang mungkin pahit, sukar, penuh tantangan. Tapi saudara harus punya keberanian. Tetap percaya sama Tuhan. Roma 10 ayat 11, orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Saudara yang dikasih sama Tuhan. Waktu apa, cucu saya umur 9 bulan dia mulai belajar berjalan dan saat berjalan kan bolak-balik jatuh gitu saudara ya. Enggak mungkin um, seorang bayi jalan belajar jalan langsung duduk-duduk-duduk, enggak. Itu anak jerapah saudara ya. Jerapah lahir peletak langsung geloyar-geloyar langsung jalan, itu jerapah. Kalau anak manusia duduk dulu, berdiri dulu, lalu baru terantanan jalan. Nah. Survei membuktikan seorang bayi untuk bisa berjalan dibutuhkan 240 kali dia jatuh dan bangun kembali. Baru akhirnya dia bisa jalan. Dan pada saat dia jatuh dia enggak e, protes, oh lantainya terlalu licin, makanya aku jatuh. Atau dia protes sama mamanya, mamaku enggak hati-hati pegang aku sehingga aku jatuh, enggak. Pada saat si baby ini jatuh, mungkin nangis, Mu -e ya kan tapi dia coba bangun kembali, dan dia berjalan. Hari ini mungkin kau jatuh, hari ini mungkin kau gagal, hari ini engkau mungkin belum berhasil, tapi milikilah keberanian untuk bangkit lagi, sebab engkau punya Tuhan yang besar, engkau punya Tuhan yang ajaib. Tepuk tangan meriah buat Allah kita, haleluya. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Siapa saudara? Mari punya keberanian untuk bangkit kembali. Yang keempat. Kembali dalam 1 Samuel 17 ayat 42. Demikian firman Tuhan ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud. Serta melihat dia dihinanya Daud itu karena ia masih muda kemerah-merahan dan elok. Parasnya, amin. Saudara langkah yang keempat, masih ingat tadi yang pertama Daud, tanggalkan apa yang seharusnya dia tanggalkan, Daud punya perlengkapan, Daud punya keberanian, apakah cukup dia boleh berhasil dan berkemenangan? Tertanya-tanya enggak, dibutuhkan satu langkah lagi, yaitu ketabahan. Sama-sama katakan tabah, satu, dua, tiga. Tabah, tabah. Dihinanya Daud, karena dia masih muda, namun dia satu pribadi yang tabah. Kalau saudara baca ayat yang 42, dia dihina tapi tetap tabah. 43 ayatnya dikutuki tetap tegar. Ayat 44, dia diancam tapi gak gentar. Daud tabah. Ada banyak persoalan yang dialami oleh Daud. Proses demi proses, pergumulan demi pergumulan. Dia pernah diberontak anaknya, dia pernah dikejar-kejar pemimpinnya yang alias mertuanya. Anak istrinya pernah ditawan musuh, satu kota pernah terbakar, anak-anaknya berantem Saudara banyak sekali persoalan yang dialami Daud, namun Daud ini satu pribadi yang tabah. Saudara di tempat ini sepertinya saudara harus meneladani Daud. Engkau harus tabah. Amin Apalagi ada di negeri seperti ini. Kalau summer enak ya saudara ya. Tapi kalau dingin. Aduh minta ampun. Hmm, dingin. Kayaknya enggak kerasan. Mungkin homesick, nelongso. Aduh kok susah. Tapi saudara harus seperti Daud. Tetap tabas. Sekarang kasih tahu sebelah saudara katakan tabah tabah amin tabah tabah dan tabah Saudara bisa tabah kalau saudara punya pandangan yang benar terhadap persoalan Roma 8 ayat 28 Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan Saudara kan bisa tabah Hari ini mungkin engkau alami sesuatu yang buruk. Tapi percayalah, yang buruk ini pasti mendatangkan kebaikan. Saya mencatat tiga ciri khas orang yang tabah. Orang yang tabah itu tidak mudah putus asa saat alami persoalan. Saat alami persoalan, gak gampang putus asa. Wah itu orang yang tabah. Orang yang tabah tidak mudah tersinggung saat dihina. Orang yang tabah tidak mengasihani diri sendiri saat dikhianati saat ditinggal. Nelongso, mengapa hidupku, mengapa, mengapa, mengapa. Enggak, itu bukan orang yang tabah. Tapi orang yang tabah tetap teguh, tetap kuat. Saya mencatat satu, apa ya, satu nama tentang Harry Potter. Kalau saudara ingat kata nama Harry Potter, saudara ingat apanya? Sihir. Ikut ingat apa uh, sihir-sihirnya gitu ya, Saudara ya. Ingat novelnya. Di balik penulisan buku uh, sihirnya Saudara ada seorang wanita yang hancur hidupnya. Em um, dia masih umur ya masih lahirnya tahun 1966, jadi kurang lebih umur berapa ya? 42-an lah. Dia menikah tahun 90, punya anak. Tahun 93 dia mengalami persoalan keluarga, dia dicerai oleh suaminya. Sehingga apa sehingga hidupnya terkatung-katung dan gak ada pemasukan, hidupnya kayak susah gitu saudara. Lalu wanita ini suka nongkrong di cafe, nulis-nulis cerita khayalan cerita sihir, terus... Pindah, saya enggak catat dan enggak tahu kotanya di mana, tapi di Amerika sini, saudara. Nah, sampai akhirnya dia um, selesai menulis buku cerita sihirnya, sehingga dia berikan kepada satu penerbit dan ditolak. Dikasih lagi ke penerbit yang lain, ditolak. Dikasih penerbit yang lain, ditolak-tolak terus. Tapi wanita ini wanita yang tabah. Dan sampai akhirnya dia bertemu dengan satu penerbit yang mau menerbitkan buku ceritanya, dan biografi wanita ini mencatat bahwa dalam satu hari penjualan buku Harry Potter mencapai 6,9 juta kopi wow. hidupnya berubah mendadak menjadi kaya, bilioner bahkan bukan hanya buku, komiknya, tapi dibuatlah film dan dalam waktu satu minggu penjualan tiket mencapai 101,4 juta yang hijau-hijau tadi loh dolar hidupnya berubah Joanna Kathleen Rowling menjadi seorang yang berubah nasibnya dari berangkat seorang wanita yang hancur tapi punya ketabahan saudara jalan sukses dan bahagia memang gak selalu lurus Ada tikungan yang bernama kegagalan, ada bundaran yang bernama kebingungan, ada lampu merah yang bernama musuh. Engkau akan mengalami ban kempes dan pecah, itulah realita hidup. Tapi jika engkau membawa ban serb yang bernama tekad, mesin yang bernama ketekunan, asuransi yang bernama iman, dan pengemudi yang bernama Tuhan Yesus, maka sampai langkah di daerah yang disebut sukses dan bahagia. Tepuk tangan buat Allah kita. Amin. Oleh sebab itu siapapun saudara, apapun pergumulan saudara, tetaplah tabah karena engkau punya Tuhan Yesus. Amin. Yang terakhir. Apa yang dikerjakan oleh Daud? Kembali dalam 1 Samuel 17 ayat 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku.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 Untuk engkau boleh berkemenangan Untuk saudara boleh sukses Saudara harus punya keyakinan Daud katakan hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu Kepada burung-burung di udara wow, Ini kalimat orang yang yakin saudara Kalau enggak yakin Pasti dia enggak akan ngucap kalimat-kalimat seperti ini Gereja tua di tempat ini, milikilah keyakinan, nasibmu diubahkan. Amen. Nanti enggak tahu kapan, tahun keberapa saya boleh datang di tempat ini. Nasib saudara, hidup saudara, dua kali ganda, diberkati. Karena Tuhan Yesus, amin Oleh sebab itu miliki keyakinan. Saat engkau mungkin sakit, engkau cari dokter, lalu... Ambil resep lalu ambil obatnya saudara minum. ah Demikian yakin saudara. Bahwa dokter itu bisa menyembuhkan penyakitmu. Seringkali kita kepada manusia kita yakin. Tapi kepada Tuhan kita gak yakin. Sore hari ini biarlah engkau punya keyakinan yang teguh. Bahwa Tuhan sanggup mengubah nasibmu. Bahwa Tuhan sanggup mengubah masa depanmu. Saya seorang anak pendeta yang dulunya miskin. Ayah saya jadi supir dari jam 11 malam sampai jam 3, itu pun ngernet, gantiin supir yang utama. Ibu saya pergi dari Mojokerto ke Surabaya, pergi ke toko roti, leles kulit telurnya, bukan beli roti, leles kulit telurnya, diambil, dimasukkan kantong plastik, dua karung gitu saudara, dibak rumah lalu dicuci, ditumbuk, digiling, jadilah bedak telur. Jerawat yang besar-besar pakai bedak telur salju buatan ibu saya merotol semua. Jadi kling halus gitu saudara ya. Saya sekolah gara-gara bedak telur ibu saya dapat hasil dari bedak telur saya, ibu saya Saya makan dari ibu saya jualan bedak telur. Hidup saya sempat miskin tujuh tahun. Plus adik saya yang saya punya tiga, saya bertiga bersaudara, saya laki, adik saya yang kecil, Andre. Waktu kecil dia cacat, lahir nyungsang, kaki dulu keluarnya. Karena di bidan kelamaan gak keluar-keluar, kurangan oksigen. Sehingga waktu lahir cacat, umur satu tahun mestinya kan udah bisa jalan, ini gak bisa jalan gak bisa ngomong. Sampai lima tahun sudah, ayah saya jadi pendeta, tumpang tangan orang buta melek, tumpang tangan orang lumpuh jalan, bahkan tumpang tangan orang yang dirasuk setan waras, sembuh, tapi adik saya tetap cacat, tetap idiot, dokter katakan seperti itu. Hidup kami susah, tapi ayah saya pada satu hari doa sama Tuhan, kenapa nasibku seperti ini? Aku tumbang tangan orang, mereka dipulihkan, tapi aku sendiri seperti ini, miskin plus anak cacat. Satu hari dia berdoa, lalu Tuhan berkata alamatku di mana? Loh alamatmu kan di surga, engkau kan duduk di sebelah kanan Allah Bapak. Alamatku di mana? Lalu Pak Alex dapatkan hikmat firman Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 9 kalau enggak salah, bukankah tubuhmu adalah rumah Allah Dimana roh Allah diam dalam hidupmu? Ciptalah anakmu. Saudara orang yang percaya Tuhan Yesus dalam hidupnya ada Roh Kudus. Tunjukkan rekan amin. Lalu ayah saya mencipta, adik saya Katakan, Andre kamu jalan, Andre kamu jalan, Andre kamu jalan. Ada roh kudus, apa yang enggak ucapkan, what you say what you get, enggak dapatkan. saudara sejak hari itu ayah saya ucapkan, Andre kamu jalan, Andre kamu sehat. Dan cuman waktu tiga bulan, adik saya dipulihkan. Tepuk tangan dulu buat Allah kita, Amen. lupa ngomongnya. Aduh, lupa. Doa lagi. Dalam nama Yesus, Andre kamu ngomong. Dalam nama Yesus, Andre ngomong. Dan hari ini adik saya umurnya berapa ya? Tahun 71 itu lahirnya. 71 berarti 30, ha? 36 ya, ya. Saat ini uh, menjadi seorang bapak yang 1000% normal, sehat. Saudara waktu umur-umur 23 Dia sudah ngerti cewek cantik, dan waktu itu ayah saya tahu persis, oh anakku seribu persen normal karena udah tahu cewek cantik. gitu Lalu umur 24 dia menikah, dan hari ini umur 36 dia punya anak tiga. Umur 12, umur 6, umur 3 tahun dan 1000 normal. Nasib kami diubahkan, hidup kami dipulihkan Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saat engkau percaya Yesus, roh Allah ada dalam hidupmu. Ucapkan sesuatu yang baik, katakan apa yang ingin kau dapatkan. What you say, what you get. Oleh sebab itu jangan ucapkan sesuatu yang buruk. Ucapkan, aku diberkati, aku dipulihkan, gajianku berapa? 5 ribu dolar. Yeah. Loh, enggak ada satu yang mustahil kan di hadapan Tuhan. Gajianku naik 10 ribu ya Jadi ucapkan sesuatu yang baik. Hari ini engkau akan dapatkan pertolongan Tuhan. Hari ini yang jomblo dapat pasangan. Ada yang jomblo? Punya keyakinan. Memang sih kalau gadis umur 20 itu seperti bola sepak yang direbutkan 22 orang. Kalau gadis umur 30 seperti bola basket yang hanya direbutkan 10 orang. Kalau gadis sudah 35, mau ke 40, seperti bola pingpong yang direbutkan hanya 2 orang. ya Kalau sudah 45, 46 seperti bola golf yang dilempar sejauh-jauhnya. Itu di luar Saudara, di luar, di luar. Di dalam Tuhan enggak ada perkara yang mustahil. Karena pendoa saya umur 36 akhirnya dapat jodoh. Dapat pasangan, suaminya lebih tua 4 tahun dan sangat berwibawa. Wi bawa mobil. Wi bawa kartu kredit. Wi bawa rumah. Sangat berwibawa saudara. Hari ini apapun pergumulan saudara. Miliki keyakinan. Nasibmu diubahkan. Dan Tuhan pasti memulihkan hidup saudara. Tepuk tangan meriah buat ala kita. Uh, mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus menteraikan firmanmu dalam hati kami. Sebagaimana Daud engkau buat berkemenangan. Sore hari ini engkau jama umatmu Tuhan. Apapun bergumulan, apapun tantangan kami, mampukan kami untuk juga boleh meneladani daripada Daud. kami boleh tanggalkan apa yang seharusnya kami tanggalkan Tuhan. Kami mau punya perlengkapan nama Yesus. Kami mau punya keberanian. Kami mau punya ketabahan. Bahkan kami boleh punya keyakinan karena kami bangga punya Allah yang ajaib. Kami punya Allah yang dahsyat Mari saya undang Saudara bangkit berdiri. Buka tangan Saudara. Ora lamadakara lawashararala